Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Pada ahad ini Tepatnya ahad keempat Pada bulan Mai 2007 Kita akan memulai uh, Kajian bulanan Atau daurah ilmiah bulanan Yang akan diadakan insyaallah Pada Setiap pekan keempat Atau setiap ahad keempat Insyaallah Mengkaji salah satu Pembahasan dan permasalahan penting dalam agama Terkait dengan muamalah Terkait dengan hubungan antar sesama manusia yang Saling membutuhkan diantara mereka Di antara bab muamalah ini adalah tentang albayat tentang jual beli di mana masalah ini telah diatur di dalam Al Quran dan di dalam Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan aturan yang Allah letakkan dan dirinci oleh Rasulnya demi kemaslahatan umat manusia dan keharmonisan hubungan mereka di dunia juga kemaslahatan mereka di akhirat ketika mereka berhadapan dengan Allah SWT kajian ini sebenarnya sebagai bentuk upaya kita Untuk mengamalkan Dan mewujudkan Salah satu perintah Allah Di dalam ayatnya yang sering kita dengar bersama Ya ayyuhallazina amanuttaqullah Hakkatuqatih Wahai orang-orang yang beriman Hendaknya kalian itu Bertakwa kepada Allah Dengan sebenar-benar takwa untuk merealisasikan takwa yang sebenar-benar takwa ini mau tidak mau kita harus mempelajari mengkaji syariat Allah. Syariat Allah atau syariat Islam itu tidak hanya didengung-dengungkan saja, dituntut saja, tetapi tidak ada upaya tarbiyah kepada umat. Upaya pendidikan dan pembinaan umat Untuk yang pertama kali Memiliki iman dan kesiapan mental Untuk beramal Dengan syariat itu Yang kedua Mendidik dan mentarbiah umat Untuk mereka mengenal Syariat Islam Yang mereka inginkan katanya Rincian-rincian hukum dari syariat Islam yang telah Allah letakkan Dan diletakkan pula oleh Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Sehingga umat Benar-benar Memiliki pengetahuan dan ilmu Tentang agamanya Tentang syariatnya Syariat agamanya Yaitu syariat Islam Berbicara tentang syariat Islam Sangatlah luas Di antaranya adalah Yang akan kita kaji pada Ahad Pagi ini Tentang hukum al-bay'a Transaksi jual beli Terkhusus di masa-masa seperti ini Setiap pribadi muslim Hendaknya dia tidak menganggap remeh Ilmu Yang satu ini karena banyak hal terkait dengannya, Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya memberitakan kepada kita dengan beberapa berita dan aturan, di mana Rasulullah mengatakan, dan ini semua adalah pelajaran bagi kita, saya di zamanun. La yubalil marse, min aina, iktasab malahe, amin halal, amin haram. Akan datang zaman, masa di mana seorang pribadi tidak lagi mempedulikan dari mana dia mendapatkan hartanya. Apakah dapat dari yang halal Secara ketentuan syariat Ataukah justru dia mendapatkannya dari yang haram Enggak peduli Bentuk ketidakpedulian itu Terwujudkan pula dengan tidak adanya kemauan Untuk mengkaji, mempelajari syariat ini Tidak ada kepedulian dan kemauan untuk mempelajari ketentuan-ketentuan syariat tentang jual beli tentang perdagangan tentang segala aturan yang terkait dengan penghasilan ketika seorang sudah tidak mau peduli tidak memiliki kemauan dan kesungguhan dikhawatirkan dia akan masuk ke dalam ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beritanya tadi akan datang masa itu Sehingga dia cenderung untuk meremehkan Sikap yang seperti ini Saya katakan tadi Mengkhawatirkan dia akan termasuk Dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ketika Rasulullah Menyatakan talabul ilmi faridatuna Ala kulli muslim Menuntut ilmu agama itu wajib Hukumnya fardu Terhadap setiap pribadi muslim Dan juga muslimah Termasuk dari ilmu yang wajib untuk dipelajari Atau bagian daripada syariat ini yang harus dipelajari oleh umat terkhusus pihak-pihak yang terlibat Atau masuk dalam ruang lingkup jual beli Adalah ilmu tentang jual beli ini tadi Wajib untuk dipelajari Sebagaimana seseorang mempelajari tentang tata cara sholat Sebagaimana sholat adalah ibadah Maka hukum-hukum terkait dengan syariat Atau terkait dengan transaksi jual beli Adalah juga bagian daripada ibadah Hukum-hukum terkait dengan transaksi jual beli Bagian daripada ta'bud Upaya ibadah kepada Allah Subhanahu SWT Betapa pentingnya ilmu ini bagi setiap pribadi Muslim, bagaimana tidak? Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Mamin lah min, nabet min haram illa wal naru aula bihi." Nauzd Billah. Tidaklah secuil daging di tubuh ini yang tumbuh dari harta yang haram kecuali api neraka lebih berhak untuk mendapatkan daging itu tadi sangat penting diantara perkara yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan jual beli ini Allah mengharamkan salah satu bentuk transaksi jual beli dan yang terkait dengannya apabila mengandung unsur riba Allah menyatakan di dalam ayatnya wa ahallallahu albay'a wa harramar riba sesungguhnya Allah telah menghalalkan baik dan mengharamkan riba dalam ayat yang lain Allah menyatakan alladzina yakulunar al riba Sesungguhnya orang-orang yang memakan Dari penghasilannya yang terkandung padanya riba Maka tidaklah dia dibangkitkan di yawm al-qiyama nanti Tidaklah dia bangkit di hadapan Allah di yawm al-qiyama nanti Kecuali seperti seorang yang kesurupan yang dimasuki oleh syaitan ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara riba dengan berbagai macam jenisnya telah menimpa berbagai macam bentuk transaksi di tengah umat ini. Tetapi karena umat jauh dari bimbingan syariat, karena umat lebih parah lagi mayoritasnya tidak memiliki kemauan untuk mengkaji, merinci, belajar dengan serius tentang aturan syariat ini. Sehingga tidak jarang dari umat ini bahkan boleh dikata mayoritas yang terjatuh pada riba Ketika disebut riba mungkin orang akan mengira adalah rentenir Dengan keterbatasan ilmu yang ada pada mereka riba itu adalah meminjam uang dari bank Sebatas itu padahal riba itu bermacam-macam Meliputi dan mengenai berbagai macam bentuk transaksi yang terjadi antar dua insan sementara Allah mengancam dengan ancaman seperti itu alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumun illa kama yaqumul ladhi yatakhabbathu as-syaithanu minal mass sementara Rasulullah menyatakan atau dalam sebuah hadis la'ana <tuk tangan> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-riba wa akilahu wa mu'kilahu wa katibaihi wa syahidai Rasulullah melaknat riba dan orang yang makan dari penghasilan riba atau orang-orang yang memberi makan kepada orang lain dalam hal ini keluarganya khususnya dari penghasilan riba dilaknat oleh Rasul dan juga Rasulullah melaknat dua orang saksi yang terlibat dalam transaksi ribawi Menjadi saksi saja Berarti seorang yang akan bersaksi itu harus tahu dan berilmu Apa yang akan dipersaksikannya Kalau tidak dia akan terancam dengan laknat Allah menyatakan wahum ya Kecuali orang-orang yang bersaksi Tentang suatu permasalahan dalam kondisi dia tahu berilmu tentang permasalahan yang dia persaksikan karena itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Dia menjadi karena teman teman dekat membeli sebuah barang mobilkah sepeda motorkah ataupun yang lainnya. Ta'al Tahlia fulan bisa datang ke rumah saya. Kenapa? Saya mau mengalihkan transaksi ini. E, antum bisa enggak jadi saksinya? Sebagai saksi yang bertanda tangan Oh iya gak apa-apa dengan niat baik Karena teman Iya ya siap-siap ya, Kapan? Kapan saja antum telepon saya saya siap Datang. Kemauan baik Niat yang bagus Ingin membantu Ingin bertahun dengan temannya Dimintai tolong untuk jadi saksi Ya mau siap Tapi sayang Dia tidak mendasari itu semua dengan ilmu Tidak mendasari Kemauan dan niatnya yang baik itu dengan ilmu sudah keluar dari apa yang Allah nyatakan Illa man syahida bil haqi wahum ya'alamun Dalam ayat ini Allah Menegaskan bahawa persaksian yang diterima itu adalah persaksian yang berada di atas ilmu Maka kita harus berilmu Bagaimana kita akan menjadi saksi dalam sebuah transaksi riba Sementara kita tidak tahu bahawa itu adalah riba Berbahaya Sementara Allah dan Rasulnya sudah mewajibkan kepada kita untuk belajar tentang agama wakati baik kata Rasulullah dan juga orang yang menulis penulisnya dalam penulis transaksi riba juga mendapatkan laknat sementara berbagai macam jenis riba telah menyebar di masyarakat kita sekali lagi di tengah masyarakat jika disebut riba langsung ingatannya kepada apa? rentenir ya. bunga bang bang katanya orang madura budu'en. Iya. Yeah. Langsung ke sana. Padahal riba sudah mengenai berbagai macam bentuk transaksi tadi. Di tengah-tengah masyarakat. Yang semuanya diancam dengan ancaman alladzina yaakulunar riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaiton minal mas. Diancam dengan hadis itu tadi, laknat itu maka dari itu terasa sangat penting belajar tentang ilmu agama dalam semua aspeknya termasuk kali ini kita sedang mau mengkaji tentang hukum jual beli yang mungkin rata-rata kita tidak bisa terlepas dari ini baik sebagai penjual ataukah sebagai pembeli kalau kita bukan sebagai pedagangnya maka kita sebagai pembelinya maka wajib keduanya kedua belah pihak, bukan hanya kepada para pedagang saja wajib belajar tentang ini. Oh, saya sekedar pelajar kok. Ya, saya sekedar pelajar, saya bukan pedagang, enggak perlu belajar tentang ini. Siapa bilang? Anda ikut atau berkecimpung dalam transaksi. Anda harus membeli suatu barang. Anda akan membeli komputer, Anda akan Anda akan membeli sepeda motor, Anda akan membeli rumah, Anda akan membeli tanah, Anda akan membeli berbagai macam barang kebutuhan. Membeli beras dan yang lainnya Maka kita harus tahu transaksi jual beli Yang diatur oleh syariat Islam Nah ini Suatu mukaddimah bagi kita semuanya Agar kita benar-benar mengerti pentingnya Permasalahan ini Kita benar-benar tahu bahwa ini adalah sebuah ibadah Jika kita telah tahu secara global tentang pentingnya permasalahan ini Ada suatu hal yang ingin saya jelaskan bahwa kajian tentang hukum jual beli ini Adalah salah satu kajian yang cukup panjang Jangan antum mengira bahwa kajian ini sama dengan mempelajari tata cara berwubung sangat rumit dan cukup panjang berjenis-jenis satu jenis dengan jenis yang lainnya kadang-kadang dibedakan oleh perbedaan yang sangat tipis jika benang pemisah benang pembeda ini tadi ditarik maka hukumnya akan menjadi satu jika dipisah yang ini halal yang itu haram ketika pemisah ini tidak ada maka akan jadi satu hukumnya imma halal imma haram Maka dari itu Menuntut dari kita yang pertama Keseriusan Di dalam mengkaji permasalahan ini Sebelum saya berbicara lebih jauh lagi Tentang masalah ini tadi Niatkan dalam sanubari kita Niatkan dalam kolbu kita Dan posisi niat ini sangat penting Innamal amal bin niat Wa innama likullim li'inmanawa sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya dan masing-masing orang itu akan mendapatkan hasil sesuai yang dia inginkan sekarang kita bertanya ketika kita duduk di majelis yang mudah-mudahan penuh dengan barokah ini kira-kira niat kita apa? apakah niat kita dalam rangka beribadah kepada Allah? dalam rangka untuk mengenal syariatnya sehingga bisa lebih bertakwa kepadanya? Atau sebatas untuk menambah wawasan Sehingga ilmu itu hanya sebatas wawasan baginya Sehingga ketika dia ditanya Sudahkah anda belajar tentang ini? Ya sudah, saya sudah belajar Tidak ada nilai plus dari niatnya Yang dimaksud dengan nilai plus itu adalah amal Beramal dengan ilmu yang kita pelajari Maka tolong niatkan dalam satu sanubari kita Dalam kalbu kita Bahawa kita belajar ini Sebagaimana saya bacakan dalam awal pertemuan tadi Ya ayyuhallathina amanuttaqullah Hakkatuqatih Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Sebenar-benar takwa. Maka niatkan Duduknya kita di masjid ini Di rumah Allah ini Dalam rangka untuk bertakwa dengan Hakkatuqatih itu tadi dengan takwa yang sebenar-benarnya maka siapkanlah diri kita dan iman kita untuk menjadi orang yang amilin, orang-orang yang beramal dengan ilmu kita dalam rangka mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuhalladzina ustajibu lillahi walil rasul idha da'akum lima yuhyikum wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah Realisasikanlah panggilan Allah dan panggilan Rasul Jika kalian dipanggil, diseru, diperintah Untuk suatu amalan, untuk suatu perkara yang bisa menghidupkan kalian Yaitu kehidupan di dunia dengan tentram Aman, barokah Dan kehidupan di akhirat Dengan berbagai kenikmatan dan keselamatan Wa Ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha mampu untuk memisahkan seseorang dengan kolbunya Sehingga ketika Allah sudah memisahkan seseorang dari kolbunya Dia punya kolbu Tetapi ternyata kolbu itu tidak bermanfaat sebagai tempat iman Ternyata kolbu itu bukan sebagai media Bagi takwa Yang akan menjadi motor penggerak anggota badan di dalam beramal maka siapkanlah dan niatkanlah majlis ini dalam rangka untuk kita bertakwa kepada Allah kita takut ada secuil dari daging kita ini sepersepuluh mili misalkan yang tumbuh dari yang haram yang kita dengarkan tadi dari perngataan Rasul dari hadis, ma min lah min nabata min haram illa wa naru awla bihi Tidaklah secuil daging Dalam tubuh kita yang tumbuh Dari harta yang haram Kecuali api neraka Lebih berhak untuk mendapatkannya Haram kenapa haram Karena dia bertransaksi jual beli Baik sebagai pedatang ataupun sebagai pembeli Dengan transaksi yang tidak memenuhi syarat-syaratnya Dan dalam majlis ini Dan saya katakan tadi bahwa Ini adalah majlis yang panjang sekali kita akan membahas Jual beli ini Atau hukum transaksi jual beli Dari segala aspek yang terkait dengannya Sebatas kemampuan kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membantu kita Untuk bisa memahaminya dengan baik Dan memberikan taufik kepada kita Untuk dada kita ini lapang Di dalam mengamalkannya Dan memang itu butuh kesabaran dari kita butuh kesabaran butuh iman butuh keyakinan bahawa dunia itu nilainya adalah sangat-sangat sangat sedikit dan rendah sehingga ketika tahu bahawa dunia itu sangat sedikit-sedikit dan rendah maka kita akan mengedepankan ketentuan-ketentuan syariat kita syariat Allah dan perlu diketahui bahawa tidak mungkin kita berjalan sendiri di dalam upaya untuk melaksanakan haqqut taqwa takwa yang sebenarnya wa haqqul iman iman yang sebenarnya tidak mungkin kita berjalan secara individual mustahil karena Allah sudah menyatakan wa ta'awanu alal al birri wa taqwa saling tolong menolonglah kalian di dalam perkara bir dalam perkara kebajikan dan ketakwaan tidak mungkin si fulan berjalan sendiri tanpa si allan si A mau pergi sendiri mengamalkan sendiri tanpa si B. Oleh karena itu Allah juga menyatakan wa tawasau bil haqq wa tawasau Hendaknya kalian saling memberikan wasiat dalam kebenaran, saling tawasau, saling memberikan wasiat. Maka majlis ini di antara bentuk itu tadi. Di antara bentuk at tawasi bil dan at tawasi bis Kita tidak ingin hanya tawasi bil haqq tetapi tidak ada tawasi bis sabar. Sehingga dia ketika mau menjalankan al-haq tidak punya sabar. Tidak punya kesabaran. Dan tidak pula kita ingin hanya sekedar tawasi bis sabar tanpa adanya tawasi bil-haq. Mengajak dan saling mengingatkan untuk sabar. Tapi kita tidak mengerti di atas apa kita harus bersabar. Dalam hal apa kita dituntut untuk bersabar. Maka kedua hal ini saling melengkapi. At-tawasi bil-haq dan at-tawasi bis sabar. Dua hal yang tidak boleh dipisahkan, maka majlis ini adalah majlis yang kita harapkan menjadi majlis atawal si bil dan atawal si bil sabr. Terkhusus di masa seperti ini, di masa yang sangat sulit, kata orang-orang awam, ya, yang ambisinya hanya dunia. Ada ucapan di antara para pedagang itu ketika diingatkan Sudahlah ya akhi cari yang haram saja sulit Apalagi yang halal Katanya. Sebenarnya ucapan seperti ini menunjukkan seorang yang tidak bertakwa dia Menunjukkan dia bukan orang yang takut kepada Allah nah. Jarang berinteraksi dengan Al-Quran Jarang berinteraksi dengan sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ini mukaddimah uh, Kajian kita Kitabul Buyu, Kitab tentang hukum transaksi jual beli Kemungkinan majlis ini Atau daura ilmiah ini Akan memakan waktu yang cukup panjang Nah Kalau diadakan per bulan ya, Diadakan per bulan Bersambung uh, Sementara buku ini atau pembahasan ini bisa membutuhkan kalau dipersingkat 12 sampai 15 kali pertemuan yakni kira-kira satu tahun sampai satu tahun tiga bulan nah, Sementara dalam satu tahun ini banyak urusan perdagangan yang akan kita jalani nah, Lalu kira-kira bagaimana Tapi ma la yudrok julluhu la yudrokulluh katanya sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan mayoritasnya, jangan kemudian kita tinggalkan secara menyeluruh sudahlah, jalani Nah, mudah-mudahan Allah memberikan barokah. mudah-mudahan niat kita ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah sehingga kita dilindungi oleh Allah dari perkara-perkara yang haram maka posisi niat sangat penting sekali lagi, posisi niat sangat menentukan sekali lagi, saya mengingatkan diri saya pribadi pertama kemudian seluruh hadirin terhadap semua yang tadi kita dengarkan bersama kemudian dalam majelis ini uh, akan saya sampaikan juga uh, mungkin sistem yang akan berjalan bahwa kita akan belajar terbagi menjadi dua bagian bagian pertama mulai jam 9 yang pada pertemuan pertama ini eh, Sekitar 30% Yang hadir jam 9 tadi Selebihnya Lewat Nah, Tapi insya Allah jadi pelajaran Untuk ke depan Nah, Itu akan berakhir Sampai sekitar jam 10 Semper 4 Atau setengah 11 Kemudian setelah itu ada istirahat Kurang lebih 30 menit dan kita lanjutkan Hingga waktu buhur Dengan itu berakhir Pertemuan pertama Pada pertemuan pertama ini Atau dalam kesempatan 30 menit istirahat Digunakan waktunya untuk Mencatat pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan yang akan dijawab Hanyalah pertanyaan yang tertulis di atas kertas ini pertama, saya ulangi pertanyaannya akan dijawab, hanyalah pertanyaan yang tertulis di atas kertas, kemudian ditulis namanya Nah, sehingga fungsinya apa ditulis nama, bukan untuk dilaporkan ke kepolisian, bukan Nah, ya. fungsinya adalah kalau suatu waktu saya ingin istifsar bertanya, apa maksudnya pertanyaan ini, gambarannya bagaimana mungkin saya belum paham karena tadi saya katakan bahwa antar satu jenis dengan jenis yang lain pemisahnya kayak benang. Kalau benang ini ditarik maka jadi satu hukumnya. Kalau diletakkan akan berbeda. Maka saya butuh bertanya, maksudnya bagaimana? Ini pentingnya. Juga sehingga dengan itu ditulis apa? nama si penanya. Kemudian pertanyaan untuk kajian hari ini untuk sementara akan dijawab pada kajian yang akan datang, ya. sehingga sekaligus jawabannya berfungsi sebagai murajaah. Faham murajaah ya? ya? ini mengkaji ulang. Jangan sampai uh, model anak-anak kuliah gitu ya, belajar catet taruh, belajar catet taruh atau kalau nggak sempat fotokopi, ini gitu ya catetan. Nah, nggak sekaligus murojaah, ada murojaahnya ada evaluasi nah, ada pertanyaan-pertanyaan itu membantu evaluasi kemudian yang kedua atau yang berikutnya terkait dengan pertanyaan jangan sampai pertanyaan itu keluar dari pembahasan kenapa? khawatir nanti akan dibahas pada pembahasan-pembahasan berikutnya saya akan menjelaskan pembahasan tentang transaksi hukum transaksi jual beli ini Sesuai dengan persyaratan-persyaratan transaksi jual beli Satu persatu Nah, Pertanyaan yang terbaik itu adalah Pertanyaan yang terkait dengan pembahasan itu Supaya lebih melekat kepada kita Tentang hukumnya ya, Tentang hukumnya Kadang-kadang ya, Kita belajar tentang hukum transaksi jual beli Sebagian asatidah Itu belajar kitab ini Bahkan yang lainnya Itu berkali-kali berkali-kali diulang, tapi Subhanallah, nah ternyata memang perkara ini sulit, membutuhkan keseriusan. Kadang dia faham pada saat ini, ya, suatu permasalahan pada belajar yang berikutnya dia tidak faham permasalahan tertentu. Pada kajian pertama dia belum faham. Ketika menjawab dijawab pertanyaan-pertanyaan, dia menjadi faham. Ya. Maka dari itu. Memang membutuhkan e, kesabaran sekaligus pemfokusan permasalahan. Saya ulangi, pertanyaan yang akan dijawab adalah yang terkait dengan pembahasan. Ini e, yang penting diketahui. Kemudian pertanyaan dikumpulkan kepada e, Al Akhirman, Al Akhirman sebagai panitia, ketua panitia. Nah, belum tahu kan Al Akhirman? Ini Al Akhirman ini. Nah diri firman. Biar tahu. Nanti repot, ha? Nah. Ma'rufnya sebagainya belum tahu nah. Ada yang belum tahu Firman? Coba angkat tangannya. Banyak Firman. Nah. Gom-gom biar tahu. Nah. nah. Jadi yang ngantuk juga yang ngantuk ini ya gitu. tahu Firman nah. Jadi itu, dikumpulkan kepada Al-Akhfirman Untuk kemudian e, Dibahas Insya Allah Itu sekilas tentang Bentuk-bentuk Sistem yang akan kita jalani Insya Allah tidak ada pertanyaan Ada yang perlu Disampaikan Kalau tidak ada kita akan mulai Dan kalau ada saran juga dicatat Disampaikan kepada Al-Akhfirman juga yang dalam bahasa Indonesia Al-Bay itu transaksi penjualan transaksi penjualan bentuk tunggal dari kata Al-Buyur Al-Buyur itu jamaknya. ketika disebut Kitabul Buyur atau Kitabul Bay bukan berarti membahas sekadar membahas hukum-hukum tentang transaksi penjualan tetapi sekaligus konsekuensinya karena ada penjualan berarti ada pembelian. Nah, kalau ada transaksi baik maka di situ akan ada transaksi syirik. Nah, tidak mungkin terjadi transaksi syirik pembelian kecuali ada transaksi bayar. Ini hal yang mungkin perlu pertama diketahui. Kalimat bayar Bermula atau berasal dari kata Ba'un, ba' itu tangan ini Ya, ba' Kenapa diberi nama ba'i Karena masing-masing dari kedua belah pihak penjual dan pembeli Sama-sama mengulurkan tangannya Dalam mayoritas transaksinya Si pembeli menyerahkan barang Si, pem, uh, si penjual menyerahkan barang Si pembeli menyerahkan Harganya Baik dalam bentuk uang ataupun yang lainnya Ini Asal kata kenapa diberi nama bai' ah, berasal dari kalimat ba'. Ah. Nah, dan ba' ah itu tangan ini. Mulai dari lengan sini sampai sini dinamakan ba'. Ah. Nah. Makanya bai'ah itu diberi nama bay'at ah, karena masing-masing sama-sama menjulurkan tangannya, ba'nya ini. Nah. Kemudian transaksi jual beli ini pada hukum asalnya adalah halal pada hukum asalnya adalah halal kecuali yang telah datang nas baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa bentuk tersebut hukumnya haram sehingga pada dasarnya tidak boleh kita menyatakan sebuah jual beli hukumnya haram yang berjalan dan beredar di masyarakat kecuali dengan adanya dalil dari Al-Qur'an ataupun Sunnah. Nah, berbeda dengan ibadah praktis seperti sholat, ya, saum, zakat dan yang lainnya, selain hukum muamalah, ya, ibadah-ibadah praktis hukum asalnya adalah haram. Tidak boleh seorang mau beribadah Kecuali bentuk dan jenis ibadah itu Ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Bahawa itu boleh Beda kan? Kalau transaksi jual beli hukum hasilnya apa? Halal Tidak boleh dinyatakan Oh tidak boleh ini Oh ini haram Kecuali ada dalil Sementara ibadah secara umum Saya mau sholat dengan uh, Apa namanya dengan waktu tertentu Di hari tertentu Dengan tata cara tertentu Saya mau sholat Pas jam 11 siang Tiap hari ya. Tiga rakaat. Kita bertanya Gak boleh bagi kamu melakukan ini Kecuali kamu menyebutkan dalil Bahwa bentuk ibadah tersebut Sholat tiga rakaat jam 11 siang Ada contohnya dari Rasul Sallallahu alaihi wasallam kalau masalah bai ini pada dasarnya atau hukum asalnya adalah halal kecuali ada dalil dari Al-Qur'an yang menyatakan bahwa jenis tertentu tersebut hukumnya adalah haram. Dalilnya adalah dalil kaidah ini Allah menyatakan dalam Al-Qur'an wa ahallallahu al-bai'a. Allah itu menghalalkan hukum jual beli. Sama juga dengan benda-benda yang dimakan dan diminum ada sebuah pohon ya, atau sebu seekor binatang bingung ini, mau hukumnya halal atau enggak ini ya? kita nyatakan halal sampai ada dalil yang menyatakan bahwa jenis ini adalah tidak boleh dimakan nah, bisa dibedakan ya, ini menunjukkan agar kita berhati-hati di dalam menyikapi permasalahan agama ini Kemudian jual beli ini memiliki syarat-syarat. Syarat itu pengertiannya adalah ma yalzam min wujudihi al-wujud atau ma yalzam min adamihi al-adam wala yalzam min wujudihi al-wujud. Syarat itu adalah sesuatu yang apabila tidak ada, tidak terpenuhi, maka konsekuensinya gagal atau batalnya sesuatu yang harus memenuhi syarat tersebut. Itu persyaratan. Salah satu syarat sah solat adalah wudu. Kalau wudu nggak ada, solatnya nggak, nggak sah. Salah satu syarat sah untuk ee, apa namanya solat juga adalah menghadap kiblat. Kalau sholat menghadap kepada selain kiblat dengan disengaja, maka tidak sah karena menghadap kiblat syarat sahnya semua persyaratan dalam agama ini. Jika tidak terdapati syarat tersebut, maka gugurlah ibadah yang terkait dengan syarat itu. Maka urusan jual beli memiliki syarat syarat. Sebagiannya menyebutkan 6, sebagiannya menyebutkan 7 Nanti kita akan bahas insya Allah satu persatu Fungsi kita mengetahui syarat-syarat ini Akan melahirkan pengetahuan tentang jenis-jenis transaksi yang dibolehkan dan transaksi yang tidak dibolehkan Sekali lagi saya ingatkan Maka pembahasan ini difokuskan Sesuai dengan pembahasan syarat demi syarat yang akan kita kaji syarat yang pertama adalah at-tarazi at-tarazi itu maknanya adalah saling rela atau saling riboh adanya sikap saling rela atau riboh terhadap transaksi tersebut Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-29. Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kuluu amwalakum bainakum bil bathil." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sebagian kalian yang lainnya dengan cara yang batin dengan cara yang tidak dibenarkan Nah Kemudian Allah lanjutkan Illa an takuna tijaratan Antara din Kecuali dengan cara Tijara Transaksi jual beli Kemudian Allah lanjutkan Antara din Transaksi jual beli yang bersumber dari sikap saling rida Tarazin Bukan radin atau radia Tapi tarazin itu berdasarkan wazan tafa'al Menunjukkan adanya unsur kebersamaan dari kedua belah pihak Saling Kalimat tarazin ini menunjukkan bahawa unsur rida itu harus datang dari kedua belah pihak si penjual rida rela si pembeli pun rela atau rida jangan salah satunya si pembeli rela penjual enggak rela nah, perhatikan kalimat tarazim Allah tidak menyatakan illa an tijaratan an rida kecuali dengan cara transaksi jual beli yang berdasarkan rida. Masih belum jelas ridonya siapa? Allah menyatakan antara bin berdasarkan sikap saling rida. Saling rela. Saling lapang menerima. Nah, ini syarat pertama. Dalilnya adalah ayat ke-29 surat An-Nisa. Juga hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah menyatakan innama al-bay'u antarazin innama al-bay'u antarazin hanyalah transaksi jual-beli yang mu'tabar yang diterima, yang boleh yang diizinkan, yang bersumber dari sikap saling riba ini syarat pertama. Nah, kemudian Rasulullah juga menyatakan dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Darqutni dan Baihaqi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu malumri'in muslimin illa 'an nafsin." La yahillu malumri'in muslimin illa 'an nafsin. Tidak halal Harta seorang muslim diambil atau dipindah alihkan kecuali berdasarkan kerelaan hatinya. Nah, si penjual memiliki barang. Si pembeli memiliki uang. Harga barang tersebut. Si penjual harus rela barangnya dipindah alihkan kepada Pembeli, Si pembeli harus rela pula Uangnya dipindah alihkan kepada penjual Dari satu permasalahan ini Bercabang berbagai macam bentuk transaksi Dari satu syarat ini saja Bercabang berbagai macam dan jenis transaksi Di antara pembahasan yang perlu kita sebutkan adalah terkait dengan syarat pertama. Nah, apa syarat pertama al-akhwan? Saling rela. Nah, dalilnya antum biar agak enggak ngantuk ini, biar tegang. Surat An-Nisa ayat ke-50 berapa? Oh, ayat 29. Alhamdulillah. Nah, Ha hafal nomornya enggak apa-apa sekarang, tapi besok atau kajian berikutnya hafal ayatnya. Jangan hafal nomor sekarang sebagian khatib di Jumat itu ya. Sebagaimana firman Allah dalam ayat ke-30 surat Al-Baqarah ya. Di mana Allah melarang apa itu ayat ke-30? Nah, surat Al-Baqarah. Ada yang enggak pakai nyebutkan Al-Baqarahnya ya. Surat ke-17 ayat ke-5 apa itu ayat kelima dan apa itu Ayat surat ke-17 Ini hati-hati, ini berbahaya Ini ini termasuk pengkembirian syariat ya Syariat dikebiri ini Orang semakin tidak tahu Al-Quran Tidak tahu nama-nama surat, tidak tahu mendengarkan nama Atau ayat-ayat Al-Quran dilantunkan Bahaya ini nah, pakai Sebutkan nah, nah Sekarang Tidak apa-apa masih, ayat ke-29 Surat An-Nisa, tidak ada masalah Tapi berikutnya tidak ada uzur Nah Terus dalil yang berikutnya eh uh, Abdul Mu'thi Hah Hadis Hadis siapa? Hah Siapa? Abu Musa Al-Asy'ari, barakallahu fik. Naam. Abu Musa radhiyallahu anhu, na'antum. Siapa depannya? Ya yeah. Abu Said al Khudri. Masih ingat lafadznya? Gak apa, apa, nggak ingat enam. Ada yang ingat enam Hasan? Inna malbayu antara dzin. Siapa ingat dalil yang kedua? Fatah enam Rahmah. Tak nututin nah, Rugi lah. enam Rugi nggak nututin jadi insyaallah besok kajian berikutnya harus nututi ini. 6. Nah, dalil kedua Yazid. Iya. Enggak apa-apa. Pertamanya aja kuncinya enggak aja apa-apa sudah bagus. La yahinduma lumriin muslim illaa anti binafsin. Naam. Barakallahu fikum. Dari sini kita tahu bahwa syarat yang pertama adalah At-Tarazi Jangan disebutkan Ridho at ya, Kalau ditanya syarat pertama jual beli apa? At-Tarazi nah, Saling Ridho nah, Jangan disebut apa syarat pertama jual beli? Keridoan, kerelaan, keliru Masih memungkir, bilang memungkir Saling Ridho permasalahan pertama terkait dengan syarat pertama ini adalah transaksi jual beli yang didasarkan kepada sikap terpaksa apa hukumnya baik dari kedua belah pihak atau salah satu pihak pembeli ataukah penjual terpaksa itu Bagaimana gambarannya bermacam bisa orang terpaksa karena diancam, ter, dibunuh atau diancam akan dipukul ya. dan yang semisalnya dari ancaman-ancaman serius ya. dari ancaman-ancaman serius ada orang punya sepeda motor ayo, jual nih barangnya saya, kalau tidak hati-hati, malam ini tidak akan ada di rumah kamu dicuri maksudnya, atau hati-hati saya hancurkan ini, dia gak punya daya dan upaya untuk membantah atau menghadapi orang ini, akhirnya ya sudah oh. beli. ini terpaksa atau sebaliknya si pembeli, punya barang ini saya punya tip, ayo beli was kamu ayo beli ini juga terpaksa ya. maka gambaran jenis jual beli yang seperti ini jumhur ulama menyatakan dengan tegas tidak sah hukumnya haram kenapa haram karena gugur syarat pertama yaitu ayat Allah illa an takuna tijaratan an taradin atau hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan Ibn Abbas Yang kedua Ini yang agak bahaya ini Agak sedikit serem dan serius ini nah, Kalau yang tadi mungkin jarang Jarang terjadi ya nah, Jarang walaupun mungkin pernah tapi jarang Yang kedua ini adalah Al-Bay'u Hayaan Menjual sesuatu karena malu Atau sebaliknya Membeli sesuatu karena malu Karena enggak enak karena anu dia punya teman ya. Ini temannya e, punya posisi gitu lah. Ustadz kah yang mau beli ini? Atau bos kah ya? Atau atasan kah? Dia sebenarnya Eman enggak mau jual barang ini, tapi karena ustad sudah datang dan bilang Uh, saya beli ya. Oh ya enggak apa-apa. Monggo sendiri. Padahal dia malu sebenarnya untuk mengatakan enggak karena dia emans sebenarnya saya ini enggak mau jual ini. Karena saya butuh untuk ngerekam pelajaran atau untuk ini. Tapi Ustaz sudah kardung bilang mau beli. Aduh, ya apa ya? Eh, nah, enak saya. Nah. Akhirnya ya sudah saat monggo sendiri apa-apa. Nah. rela kamu. Ya. Yeah. Hati-hati Kira-kira -hati nah. gambaran yang seperti ini Baik kepada Ustadz ataupun kepada yang lainnya Terjadi gak kira-kira Atau di pasar karena teman akrab ya Di pasar Teman akrab Dia mau jual barang ini Ada pembeli yang kebetulan mau beli lebih e, Mungkin karena janji Atau mungkin karena keuntungannya lebih bagus ya Dalam koridor yang memang Masih baik Oh ya. Datang teman. Wah bagus ini punya kamu ya barangnya. Iya. Waduh ya apa ini. Saya ini cari-cari barang ini. Saya gak jual. Gimana teman. Dijual. Padahal ada pembeli yang. Mau beli ini seharga 15 ribu. Dia mau beli 12 ribu. Untungnya saya cuma 500. Waduh. Malu dia. Ya sudah mau ganti apa-apa. Nah silakan Nah ini. Ini. Menjual karena malu Atau membeli karena malu Membeli karena Karena malu Baik si penjualnya itu ustad Ataupun yang lainnya nah. Terpaksa dia belum Enggak enak sih, kamu butuh Pak? Anda sebenarnya saya enggak butuh, tapi enggak enak Masa ustad sudah kadung nawar kan Anda enggak beli Nah kau Ustad terus permisalannya ya, karena sering terjadi diantara kita, nah, atau permisal lain bos misalkan dia, ya. atau orang yang berpengaruh yang lainnya, nah, ya, yes, nah, saya beli. Kamu, kamu kok beli butuh kamu? Hm, cuma ya, yes, salah. Ini membeli atau menjual karena malu. Para ulama. Berfatwa tentang masalah ini Jumhur ulama Menyatakan bahwa jual beli Seperti ini tidak sah Kenapa tidak sah? Karena tidak memenuhi syarat Pertama, apa syarat pertama? Akumar At-aradhi Nah Mirip dengan ini walaupun bukan transaksi jual beli tapi termasuk bentuk muamalah memberi hadiah karena malu. Nah ini juga. Ada tamu ke rumah. Waduh ini lek tamu pulang enggak beri hadiah enggak enak ini. Ya. apa ini ya? Sungkan saya. Bukan karena ikhlas mengamalkan hadis Rasul "Ghadu tahabu." salinglah kalian memberi hadiah maka pasti kalian akan saling mencinta, saling menyayangi nah, ini, niat ini karena gak enak juga hal yang sama banyak dari kalangan ulama menyatakan hadiah yang seperti ini tidak boleh nah, tidak boleh nah, atau kita jangan sampai membuat orang nah ini juga, memberi hadiah kepada kita karena malu ya ini tahu kita ni orang pemalu, engkau ini sih. Dia punya tip di rumahnya. Wah, sya Allah tip ini ya, bagus ini tip. Masya Allah Mudah-mudahan Allah beri barokah tip ini. Si pemilik <guluh> Si pemilik rumah malu sudah di dibuci. Doa lagi doa barokah, sya Allah. Ya, ya sudahlah. Ya kasihkan mirip dengan ini hati-hati nah, ini sering menimpa saya juga eh, kadang-kadang orang-orang desa itu orang-orang desa ya kesian karena keawamannya dan dan yang lainnya itu menjual sesuatu ya karena nggak enak dan dalam rangka waduh bis anu aja daripada nanti dagangan saya menjadi nggak laku ini ini yang beli habib ini Nah, ya yeah. mau nawarkan dia kulaannya lima ribu beli duren lima ribu dia kulaan berapa ini pak? Nah. Waduh yang beli habib pakai okay, baju. Anu bib, uh, istirahat lima ribu aja bib. Bil barokah bil barokah. Kan? <laughs> Hati-hati namp. Jangan sampai kita memposisikan orang Dalam posisi seperti itu Nah, jangan Ya, Jangan sampai Kita memposisikan orang pada posisi Gak enak Haraj, eh teraj Nah, jangan ya, Maka jual beli Yang seperti ini pun harus dihindarkan Harus dihindarkan Caranya gimana menghadapi orang-orang Dari pedesaan khususnya yang seperti itu Ya, tanya Maaf pak Uh, ini sudah lima ribu pak buat pak Habib ini Barokah Abib Barokah Abib doanya doanya Abib yeah. tanya aja nah bapak berapa kula kulaannya ini ini anu Abib kalau di sana lima ribu bapak beli lima ribu ya biasanya berapa lek like, jual gini ya yeah, kadang-kadang di sini laku tujuh ribu Abib ribu oh gitu ya yeah. nah, nih delapan nah, ribu bunda Abib ambil delapan ribu kalau enggak saya enggak beli gitu jadi pendidikan ini buat mereka terbias, harus dididik seperti itu mereka. Ya. Ini sering terjadi. Nah, sering terjadi di masyarakat yang seperti ini. Nah, ini namanya ada yang ingin tanya, rupanya sudah gatel ingin tanya. Nah. <laughs> kok tahu sih ustad ya? Sudah sering pengalaman. Itu kelihatan dari ingin tanya, ustad. Nah. ya apa? Mau dibuka pertanyaan? <laughs> Football, tapi terkait dengan ini loh ya, terkait dengan ini. Football, silakan. Ya, terkait dengan contoh-contoh. Hmm. Si pembeli, nah, ee, karena kasihan, bukan karena malu. Karena kasihan nah gitu. Nah, Gak boleh bilang atau karena malu Masing-masing ada hukumnya <laughs> nah, Itu yang tadi saya katakan benangnya Tipis sekali benangnya kecil Nah, ya. Kalau karena kasihan Kemudian dia meniatkan hadiah Kemudian rela dia Tidak ada unsur uh, Malu atau terpaksa Maka sah Nah sah yang seperti itu Dan nih berapa ini harganya 7 ribu Ya sudah saya beli 8 ribu tapi kalau si penjualnya, enggak. Saya maunya 7 ribu. Loh, entah ini. Enggak, saya enggak rela. 7 ribu. Enggak boleh. Nah. Tidak boleh. Oh, enggak rela dia. Dia enggak rela. Dia mintanya 7 ribu. Ada enggak kira-kira yang gini? Nah, Mudah-mudahan, mudah-mudahan ada. nah, insyaallah, Nah, insya Allah. Terkait dengan ini, nah. Hah? Nah, ha? ha. ha. nah, itu akan terkait dengan syarat lain, bukan masalah ini saja. Nanti Insyaallah pembahasannya. Nam, ya ampun, betul. Sebentar dulu ini Pak Abul Husain. Nah, terpaksa tuh menjualnya. Nah, itu akan ada eh, apa namanya hukum nanti berikutnya baiul muqtar. Nanti akan ada pembahasan. Nah, saya lanjutkan aja biar enggak nabrak yang lain ya. Nanti ada itu. Nah. <laughs> <laughs> Yakin ya? Berarti terpaksa kan Sama dengan pertanyaannya ini, nah. Jadi ada kaitannya Makanya saya katakan benangnya itu sangat Sangat tipis sekali Hati-hati nah. Atasan maksudnya orang di atas kita Atau bos kita Oh manajernya Iya Kena no, terilit hutang, ya, memilih, terpaksa kan ya. <laughs> <laughs> Nanti nak kita lanjutkan lah. <laughs> <tay>, kita lanjut sudah kita tutup dulu. Nah, berikutnya adalah tentang bayatel jia atau atel jua yaitu hukum menjual atnam sesuatu atau membeli sesuatu terusus menjual ini karena e, dalam langkah melindungi barangnya khawatir barangnya dirampas misalkan ada penguasa yang yang bolim e, atau seorang yang bolim perampok ya yang penguasalah sensitif. Nah perampok, nah misalnya, suka ngerampok dari orang-orang lemah, ya diambil barang nah, di pasar itu biasanya ada centeng-centeng itu ya. Akhirnya dia datang kepada seorang yang di pasar itu disegani oleh orang-orang di sana termasuk centeng-centeng pasar pun segan. Dia bilang, Afwan Saya punya barang ini Punya barang e, Gimana? Antum beli dulu ya nah. Nah. Jadi kalau ada dia datang Dia bilang, punya ini punya suapa barang? Punya saya Nah, Dalam rangka untuk Supaya tidak dirampas Faham sekarang bentuknya ya Motivasi dia menjual apa? Dalam rangka melindungi barangnya Motivasinya apa hukumnya dijelaskan oleh kebanyakan ulama bahwa jual beli seperti ini disebutkan dari madhab ulama al-malikiyah dan yang lainnya hukum jual seperti ini adalah tidak sah tidak sah nah, tidak sah Karena si penjual sebenarnya Tidak mau jual barangnya Coba ditawarin gimana? Kamu milih mau dijual atau tidak dijual Tapi saya lindungin Dia akan milih apa Ya Lindungnya aja, tidak saya jual Berarti jualnya dia tadi Tidak karena rito nah, Dalam kondisi seperti ini ulama Kebanyakan ulama Menyatakan tidak sah Jual beli seperti ini tapi sekarang ada masalah muncul di balik ini. Nah kalau sudah terjadi sampai di sini dipahami ya, ternyata di balik ini bisa muncul masalah. Setelah si perampok, si perampas sudah pergi, nah sekarang si pemilik barang bilang mana tadi ini uangnya antum? Saya kembalikan, ya sudah bayar tadi. Nah, berapa tadi? Seratus ribu nih. Mana barang saya? Haknya siapa barang itu? Berhakkah bagi si pemilik awal? Ya, pemilik barang awal itu menarik kembali? Ya, ataukah tidak? Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang rojih adalah bahwa pernyataan yang dipegang adalah pernyataan pembeli. Kecuali Dalam satu kondisi Si pemilik barang memiliki bukti Bahawa tadi Dijual karena hanya sekadar Untuk melindungi barang Bisa dipahami ya Lu Kok gitu saat lowong tadi Iya kalau sekarang kita tahu Lah Kalau sudah berselisih Kemudian mahkamah sekarang urusannya Lah lai urusannya cuma Urusan barang 10 ribu Tidak perlu sampai ke mahkamah Ongkos mahkamahnya sudah berapa Nah tapi kalau urusannya besar 10 juta nilainya Dijual dengan bentuk seperti tadi Kemudian ribut sekarang ya. Lu kan sudah jelas tadi dijual Iya Sekarang permasalahannya kalau di mahkamah ini Bagi seorang yang akan memutusi Baik dia seorang hakim Atau seorang yang disegani di kampung ya, Atau seorang ustaz yang dimintai keputusannya Dia gak tahu nih Gimana kejadian awal Untuk siapa keputusan ini Siapa yang akan dimenangkan Hukum asalnya bahwa itu adalah milik si pembeli. Karena sudah pindah tangan dan terjadi transaksi jual-beli. Ya, tapi itu kan tadi kan dalam rangka. Ketika menyatakan dalam rangka, punya bukti kamu. Bahwa tadi dalam rangka untuk melindungi barang. Sekarang sudah mulai berpindah ini permasalahan. Ini sering terjadi yang semisal seperti ini. nih Contoh seperti ini terjadi. Dan nanti ada beberapa bentuk yang lainnya. Yang akan semakin memperjelas kepada kita Hal-hal yang sering menimpa Kita dalam transaksi jual beli kita nah. Maka sekali lagi saya ulangi Pernyataan yang dipegang Adalah pernyataan siapa? Pembeli Kalau si pemilik barang awal Menyatakan, iya tadi saya dalam rangka Untuk melindungi barang Supaya tidak dirampok Dalam kondisi seperti ini Si hakim atau si pemutus menyatakan kamu punya bukti apa buktinya mungkin tertulis maka dari itu Allah subhanahuwataala merintahkan untuk di, ditulis transaksi itu atau ada saksi nggak ada tertulis tapi ada saksi tadi ya saya bersaksi bahwa tadi dijual hanya dalam rangka untuk menjaga barang ini melindungi barang ini. Nah ini uh, keputusannya, wallahu taala alam bisawab kemudian berikutnya masih terkait dengan urusan atau syarat pertama tarazi bi'ul hazil bi'ul hazil itu orang yang menjual barangnya dengan bergurau ini sering di antar temen yang akrab ini biasanya. Ya. Nah berguro, dia secara lafat mengucapkan akan dijual. mau kamu beli barang saya ini, tips saya ini, berapa? Yuk. Nah. Ya sudah nih ambil. Ayo kamu nih seratus ribu, mau bayar? Langsung. Si teman pikir, uih seratus ribu ya? Nih, seratus nah, ribu. gimana hukumnya? dijelaskan di sini bahwa jual beli seperti ini juga tidak sah, juga tidak sah. sekarang terbalik dengan kondisi yang tadi sekarang terbalik ini si penjual dia meniatkan apa Gurauan saja si pembeli serius nah pembeli serius iya saya mau beli nah, sudah sekarang sudah dipegang di barang uang saya ditaruh di meja terus si pembeli si penjual menyatakan dolar dan dan saya itu softball tadi, saya itu gurau tadi. Gimana sekarang? Maka juga kita menyatakan barang sudah berpindah ya, Aki sekarang sudah berpindah apa? Berpindah tangan. Secara wajib milik siapa? Luang tadi bergurau kan gitu ya? Nih sudah 100 ribu. Sekarang saya yang pegang ini. Nah, si Kobi ya, si Kobi menghadapi dua orang yang sedang berselisih. Satu megang barang yang satu menyatakan itu milik saya. Maka gimana caranya? Qadhi meminta kamu punya bukti bahwa kamu tadi bergurau. Nah, punya bukti? Nah. Anu, Pak Hakim. Masa barang seperti itu yang harga ribu mau saya jual di ribu, Masa mungkin kalau itu enggak gurau? Loh. Hakim dengan keputusannya, dengan kebijaksanaannya. Ya, dia akan menentukannya tapi dalam kondisi ini bahwa si pemilik barang harus men, juga menyerahkan bukti ya atau saksi yang menunjukkan bahwa transaksi itu terjadi karena bergurau maka dari itu jangan main-main ya jangan main-main hati-hati juga yang sudah tahu hukum ini juga jangan main-main kalau ada temannya bergurau ya tunggu sama dia gurau ya gurau dia sudah siap namanya nah, ya. nah TV ini harganya dua baru. Nah, ya sudah, ini saya jual berapa? lima ribu. Dia mengeluarkan dia punya uang seratus ribu kan? Iya. Nih, nah, nggak usah susuk sudah. Nah, jadi <laughs> dia masih untung. Nah, ya. Maka yang seperti ini juga tidak sah, tidak sah. Lo bagaimana usah si pembeli? Kalau tidak sah, si pembeli harus mengembalikannya. Lo sudah diputuskan oleh hakim, ya kalau dia tahu bahwa temannya itu bergurau maka hendaknya kamu mengembalikannya tadi berbicara tentang hukum ya, penyelesaian problem, kalau sekarang berbicara tentang himbauan, terkait dengan iman nah, tidak benar Rasulullah menyatakan inna ana bashar, sebagaimana si Qobri ini juga bashar, manusia biasa wa innakum latakhtasimuna ilayya kalian mengadukan problem perselisihan kalian kepadaku kata Rasulullah wala alla ba'dakum al hanabi hujajihi min mungkin saja sebagian kamu atau salah satu diantara kalian lebih argumentatif di dalam menyampaikan hujahnya fa'adilahu bi haqqi akhi sehingga aku membenarkan dia menyatakan kamu yang menang dalam perselisihan itu dengan cara mengambil hak saudaranya Famang kabaitulahubihaki akhi, fa inna ma kabaitulahub kita atan minanar. Barangsiapa yang aku menangkan perkaranya dengan cara mengambil hak saudaranya, jangan dimakan kata Rasul, jangan diambil, jangan merasa menang. Ketahui sesungguhnya aku memberikan keputusan itu dengan memberikan potongan api neraka. Maka sebaiknya kita jangan seperti itu. Ini himbauan. Tapi hukum problem permasalahan itu tadi seperti itu. Harus mendatangkan saksi. Kalau tidak bisa mendatangkan saksi, si pemilik barang, nah, si pemilik HP tolong dimatikan. Ya, nggak usah malu nggak apa-apa. Tolong -apa. dimatikan. Ya, apinya biar nggak ganggu kalau ternyata salah satu pihak yang tadi diminta bukti tidak bisa mendatangkan bukti, bagaimana maka pihak yang diklaim harus bersumpah ya, harus bersumpah si pemilik tip menyatakan saya bergurau tadi, hakim menyatakan atau ustadz menyatakan, atau pak RT menyatakan, kamu punya bukti bahwa itu tadi bergurau, ya gak ada orang sih tadi, ya sudah kamu sekarang, kamu nih si pembeli, nah Berani bersumpah bahwa tadi si fulan si pemilik barang tidak bergurau? Nah, nah. Nah. Yeah. Berani bersumpah? Nah. Dia karena orang yang enggak enggak takut sama Allah. Wallahi, Tallahe, Billahi tiga kali pakai huruf jar Nah, huruf jar tiga dipakai semua. Nah, ya, yeah. biar mantap katanya. Ya, yeah. nafsi dia deh. Nah, mantap lagi. Nah. Bahwa dia tadi sungguhan enggak serius enggak gurau. Nah. Si fulan, "Wah, oh, ini pendusta ini Pak Hakim. Dusta ini orang memang dikenal." Ya betul benar dusta, sudah. Nah. Kalau sudah bersumpah, walaupun diketahui orang ini pendusta, terima sudah. Karena sudah nyebut nama Allah. Urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ini gambaran kelima. Permasalahan kelima. Keenam Itu biasanya sering terjadi Yang kelima ini antar teman yang sering soft Yang sering durau nah, Antar teman akrab itu sering hati-hati ya nah Yang keenam Bayu muttar Bayu al-muttar Kelima Yang pertama tadi apa Jual beli Terpaksa ya Yang kedua Karena malu yang ketiga, karena menjaga barangnya. Iya. Oh ya. Keempat, enam, delapan. Kelima, menjual karena terpaksa. Nah, ini tadi. Dari sekian pertanyaan itu karena terpaksa. Beli ul mutor. Ada perbedaan antara mutor dengan mukroh antara mutor terpaksa, ya dengan dipaksa, ya mukroh itu dipaksa. Kalau mutor terpaksa dia menjual, nah, kalau mukroh dipaksa itu biasanya itu tadi mau diancam untuk dihancurkan barangnya atau mau dibunuh dan yang semisalnya. Kalau terpaksa bentuknya gambarannya dia sebenarnya tidak mau menjual barang ini barangnya dia tidak ingin dia jual tapi karena kebutuhan di rumah lah mau beli beras dari mana saya kalau tidak saya jual barang ini gimana dari mana lagi saya akhirnya dia terpaksa keluar membawa barangnya tipnya ini tadi kepada si fulan baik pedagang ataupun konsumen langsung menyatakan saya mau jual barang ini nah, gimana Mestinya normalnya seratus ribu kan begitu, nah, normalnya seratus ribu harganya. Ada sekian gambaran ini, berapa nih? Ya seratus ribu. Terpaksa tapi masih bisa jual seratus ribu. Nah, namun dia terpaksa, walaupun seratus ribu itu eh, dia tidak terlalu rugi, gitu. Tapi dia sayang sama barang ini, butuh dia, karena terpaksa anaknya mau berobat butuh untuk menembus obat ke rumah sakit terpaksa dia jual apa hukumnya sebagian ulama menyatakan tidak sah jual beli seperti ini nah tidak sah Di antara yang menyatakan tidak sah dan dinyatakan haram adalah al imam ash shaukani rahimahullah al imam ash shaukani dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh alimam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Ali bin Abi Talib dari sahabat Ali bin Abi Talib naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an bayil muttar Rasulullah melarang uh, jual beli yang dilandasi karena terpaksa bukan dipaksa ya beda ya kalau terpaksa itu unsur intern kalau dipaksa ada unsur eksternnya, ya, ada pihak kedua yang memaksa dia. Tapi kalau terpaksa itu karena kebutuhan intern dia dari dirinya. Nah. Alimam Syaukani menyatakan haram nggak boleh. Dalilnya hadis Ali bin Abi Thalib. Bahwasanya Rasulullah melarang dari jual beli muttar. Sementara jumhur ulama jumhur ulama mayoritas ulama menyatakan sah jual beli itu tetapi hukumnya makruh ya hukumnya makruh enggak disukai cara beli seperti itu tapi kalau dari sisi sahnya sah artinya barang uh, transaksi itu halal barang yang dia dapatkan apa halal yang menerima uang si pemilik barang itu uang itu halal Namun makruh Tidak disukai kata jumhur ulama Kata jumhur ulama Mayoritas ulama Namun Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah Ta'ala Menyatakan Sah dan tidak makruh Ya Sah dan tidak makruh Nah Ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah Ta'ala kalau pendapat pertama jelas lemah sekali karena hadisnya tidak sah karena hadis yang dijadikan sandaran hadis Ali bin Abi Thalib diriwatkan oleh Imam Abu Dawud tidak sah sehingga tidak boleh dijadikan dasar hukum. Nah, tinggal sekarang pendapat Jumhur dan pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah mana yang lebih kuat? Pendapat ini sama-sama kuat pendapat ini sama-sama kuat syekhul islam kenapa menyatakan sah dan tidak makruh kemudian jumhur kenapa menyatakan sah tapi makruh syekhul islam berpandangan bahwa kalau itu dinyatakan tidak sah dalam pengertian haram apalagi berarti tidak boleh seseorang pun dari muslimin secara umum membeli barang dari seorang yang terpaksa butuh Ya, nilai uang untuk menjual dari menjual barangnya itu tadi, ya berarti tidak boleh. Nah, nggak boleh bagi seorang muslim pun membeli suatu barang yang penjualnya itu menjual karena terpaksa. Sekali lagi terpaksa bukan di dipaksa, bisa dibedakan ya antara terpaksa dengan di dipaksa. Nah, kalau semua orang dilarang dalam pengertian haram, kesiaan ini orang yang butuh sementara di rumahnya dia mau beli beras gak ada uang anaknya sedang opname gak punya biaya untuk itu satu-satunya yang bisa dia jadikan sebagai untuk menebus obat dan biaya rumah sakit barang yang akan dia jual itu kasihan kan maka boleh, silahkan sah dan tidak makruh. bahkan itu termasuk menolong orang yang butuh nah sementara jumhur nah sementara jumhur nah ihsan apa pendapat jumhur iya apa pendapatnya jumhur mayoritas ulama betul sah tapi makruh nah yang menyatakan uh, tidak sah haram siapa ifan Ir, Ir, syaukani. Naam. Dalilnya apa, Farid? Lihat buku dulu. Enggak apa, apa Hah? Hadis siapa? Umar bin Khattab. An Ali radhiyallahu anhu. Hadisnya apa? An ba'il muttar. Nah, yeah. iya. atau dhaif? Dhaif, nah. Didaifkan juga disebutkan oleh Sheikh Al-Albani Rahimahullah Dalam daif Sunan Abi Dawud Rahimahullah Nah Ini uh, Jumhur Kenapa menyatakan sah Tetapi makruh Kata jumhur Ya sahnya sah Tapi makruh Karena semestinya orang itu Ditolong kalau dia butuh Ya buat dipinjemin uang lah Jangan dibeli Barangnya orang dia butuh Sama barang itu Coba tanya dulu Kamu masih suka sama barang ini Woi oh apa Saya suka lah, Kenapa kamu jual Saya butuh Mau dikasih pinjam uang Ya Kalau terpaksa mau pak Nah, yang lebih diplomatis lagi, kalau dipaksa ya mau nggak? Nah. nah, oh gitu ya? Ya sudah nih saya kasih uang, Ini, sudahlah, nggak apa-apa. Barangnya taruh di sini, taruh di rumah saya sebagai jaminan. Atau kamu pingin di rumah dengarkan tip ya? Iya pak, dengarkan tip. Buat apa dengarkan tip? Pemain rama pak? Oh ya sudah. Tak harus ini saya beli sejauh mana di sini. Itu aja. Nah, tapi kalau dia buat apa dengan kentip? Dengan kajal Quran, Pak. Mengaji Al Quran, kajian, Pak ilmu. Oh, gitu. Ya sudah. Ini uangnya pinjam. Ini hadiah buat kamu tip. Nah, itu bagus. Bagus itu. Nah, bukan cuma dia cungin jempol, dua jempol. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan, Adzhal Allahul Jannata Rajulan, kana sehelan bai'an atau misteri, qazyan atau muktaziyan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Uthman bin Affan, رضي anhu Allah akan memasukkan seorang hamba ke dalam jannah yang dia mempermudah ketika dia berposisi sebaik sebagai penjual atau sebagai pembeli. Gampang memudahkan. Enggak nyulit nyulitkan orang. Dalam hadis lain hadis Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah berkata, rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza Allah merahmati seorang hamba yang sangat pemurah, pemudah ketika dia membeli. Atau ketika dia menjual dan pemurah ketika dia membeli. Ketika menjual berapa ini pak? Sepuluh ribu. Kulannya enam ribu. Waduh, boleh tujuh ribu pak? Saya tujuh setengah aja. Tujuh ribu aja pak? Ya sudah. Enam setengah pak ya? Cuma-cuma aja. Ya. <laughs> Lebih lagi mendapatkan rahmat kalau dia enam setengah pak. Monggo, 6 enam setengah, enam. enam ribu, Pak. Saya punya keluarga, Pak, di rumah. <laughs> Harus saya rahmati juga, Pak. Nah, gitu. Ini bagi yang menjual, si pembeli juga gitu. Nah, beli, beli duren, tiga ikat itu. Berapa, Pak? Anu nih, Pak, tiga ribu. Oh mahal, Pak. Ya sudahlah, tawar silakan. Berapa? 7,5 ya. <tuk> nah. Si penjual durian sudah 2 hari enggak laku ini, Nam. Panas-panas laginya. Bukannya dapat durian, malah dia bisa dapat yang lainnya nanti nah. Ini teman, lah tapi si tukang durainya masih baik. Ya jangan gitulah, Pak. Nah, enggak boleh. Nah. Ya. Berapa? Ya 25 lah. Karena kulaannya 22. Jadi dia faedah per duren rp rupiah Ya sudah. 17 masih saja tetap. Nah, neman sudah. Nah, ini, Pak, saya kulaannya naik si penjual dia. 22.000, Pak. Nah, Pak. Saya sudah capek di sini. Oh dia 22 ribu. Dikasih faedah 25, 22 setengah. Pulang dengan merasa untung dia sudah. Wah berapa beri? 22 setengah. Wah pinter nanti memang. Nawarnya pintar. Jago. Ya jago tapi tidak dapat rahmat dari Allah. Nah dimakan durian jadi azam murad. Nah, Kalau istalnya naik. Nah, nah, dapat untung masya Allah. Ya membeli durian murah. Beli obat asam uratnya enam puluh rugi enam. Sakitnya enggak bisa tidur semalaman. Kalau dia sudah bilang ini enggak boleh pak, saya ini kulaknya dua puluh berapa, Bapak mau beli dua puluh ya, boh kok teko ze pak enam berapa dua puluh pak ya sudah dua sudah dikasihkan dua puluh ini pak saya beli dua puluh ya salam. Itu rahmat turun terus Dari Allah subhanahu wa ta'ala nah, Kepada dia Yang dibelinya menjadi barang yang rahmat Mendatangkan rahmat di keluarga ya, nikmat. Nah, ini Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran La tabkhasun nasa asya'ahum nah, Jangan kalian Membeli barang orang Dengan zaman baks Harga yang rendah serendah-rendahnya Sampai si penjual ini sudah keringatan. Nah, sampai keringatan yang tawar menawar ini. Faedahnya cuma 3000, jual beli setengah jam. Aduh, sudah. Teman-teman. Nah. Jangan jangan begitu. La taqhasunnas asya'ahu. Jangan. Jadi permudah. Nah. Jadi gitu. Ini kembali kepada masalah hujahnya siapa tadi? Jumhur. Makruh orang butuh ya, Aqi, indi beli barangnya. Nah, mbok dipinjemin lah. maksudnya begitu. Loh, haram? Enggak, enggak haram. Wong sama-sama rela kok, cuma dia butuh kesia. Ini maksudnya jumhur. Syekh Risam secara mutlak menyatakan halal. Tidak ada masalah. Dua pendapat ini sama-sama sah, tetapi sekedar himbauan dari beberapa ayat dan hadis yang tadi kita dengarkan hendaknya kita menjadi orang-orang yang samhan idha ba'a dan samhan idha sh'taroh. Nam, samhan ida ekta'w. Nam, dia juga memurah, menggambangkan, tidak terlalu rumit-rumit ketika berurusan, ketika meminta hukum, ya, mencari hukum, permasalahan yang diperselisihkan Yes, zakalah. Tidak apa-apa. Apa -apa, Ina maafkan Ina apa -apa. ini bagus, Allah kasih rahmat daripada dia ingin mendetailkan setiap masalah begini, ini harus begini, soalnya tadi begini soalnya kemarin begini nah, ini sulit atau jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini uh, season pertama dari pelajaran kita insya Allah kita akan memasuki uh, pelajaran kedua setelah istirahat kurang lebih 30 menit atau 20 menit Insya Allah e, Pertanyaan ditulis di atas kertas Bagi Ikhwan dan Akhwat juga Nah nanti Firman ada yang ngambil ya dari Akhwat dikumpulkan Dijawab insya Allah untuk Bulan yang akan datang Kecuali kecuali, ya Nanti akan mungkin Ada kesempatan akan dijawab Lima pertanyaan pertama Saimbara Nah dapat jawaban. Boleh enggak? Boleh. Nah, ya. Boleh insyaallah. Seimbang yang bagus. Nah, cepat nulisnya. Sampai sini wasallallahu sallam wa barak Muhammad wa ala